Mas Wendo, apa komentar Anda? Memang mahal bagi orang yang gak punya duit, tapi kebanyakan layar Indonesia yang a n y a n y n g gak punya duit, iya, ini masalah besar karena kemudian akan untuk ikan yang bisa sekolah, ikan y a n pendidikan dapat fasilitas, d a mereka-mereka yang punya duit i t u aja. Dengan biaya masuk yang jutaan rupiah, mas. Pendidikan kita ini memang perlu dana banyak dan karena belum bisa, mestinya pemerintah subsidi yang belum bisa terjadi begitu, jadi ya m a s i k di situ-situ dulu, persoalannya pasti akan muter di situ-situ terus, itu ya biaya kurang, sekolah n g ini, yang bisa ini sekolahnya yang sekolah. バゲマナディガンアデニアポムリダラムディディカン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 Kan, sekarang kayak i Ciprapi. Kenapa sekarang? Oleh dasinya, semuanya soal duit, ada gitu ya? Pungli, bagian dari s e k e l o m k o r i ada anak yang mestinya nggak bisa masuk ke situ, harus masuk sekolah tertentu itu, dan lain, -lain. sebagainya. Kan, gak bisa punya pungli b e r a n t i Mas, seperti apa mutu pendidikan di Indonesia saat ini? Suaranya sih lumayan bagus, ya pasti akan tergantung di sekolah-sekolah tertentu juga ya. Tapi secara keseluruhannya lumayan, kalau saya lihat dari hasil ke sekolah-sekolah atau mereka ketika mengadakan lomba-lomba, gitu hasilnya lumayan, tapi d a i sekolah-sekolah yang bagus, kalau sekolah-sekolah negeri apa, a ini biasanya juga memang besar. Ada yang akan disampaikan pada pemerintah Mas Wendu. yang p e m a s a n sama di Indonesia kita yang t e r s i n d i ini, pemerintah mau begitu anggarannya sekian persen nggak jalan, nanti diperkenankan bikin kayak sekolah tadi pelajaran dulu nggak bisa, pendidikan televisi untuk anak-anak sekolah ya dibiarkan begitu saja dan ini、eh, dia itu masalahnya akan s e l a l u g i n i nggak d i t u t u t tanggung jawab, nggak d i t u t u t prestasi apa apa dari pemerintah, selasa lebih berkembang atau ngambil alih dan begitu s u a s a otomatis dana nya n pasti gede, muridnya pasti banyak. Baik, terima kasih Mas Wendo. Demikian Topik of the Day bersama Budayawan Arswendo Atmowiloto. Saya Dewi Sintawati.